Bismillah <tuh> Yang selanjutnya Kita masuk pada Isim-isim yang di rofa yang pertama Adalah fa'il Kata beliau di sini Al-fa'ilu Fa'il itu adalah ismun marfu Adalah termasuk bagian dari isim Yang dibaca rofa jadi jelas, fail secara asal itu pasti berbentuk isim, paham? Kemudian kedudukan dia itu selalu dalam keadaan rova, baik secara lafat dibaca rova, atau secara mahal dia dibaca rova, seperti fi mahal li rovin, kalau nanti failnya berbentuk isim mabuni. Paham? Jadi fa'il itu adalah isim Yang dibaca rofa fi ma Yang fi'il mabni ma'lum Itu mendahului dirinya Jadi fa'il itu Harus kedahuluan fi'il mabni ma'lum Jangan dia dulu Baru fi'il mabni ma'lum Tidak boleh Tapi yang namanya fa'il itu Dia itu harus didahului Dengan fi'il mabni ma'lum dan harus mabni ma'lum Tidak boleh majhul enggak boleh fi'il mabni majhul kalau nanti majhul itu yang ada adalah naibul fa'il paham Sabakahu fi'lun mabniyun lil ma'lum mendah fi'il mabni ma'lum itu mendahulinya maksudnya fi'il mabni ma'lum dulu baru fa'il Tidak boleh fa'il dulu yang kita anggap sebagai fa'il isim rafa itu kemudian fi'il tidak boleh. Contohnya seperti Safarotorikun Safarotorikun Torikun di sini yang pertama kita lihat Syaratnya adalah isim Torik adalah isim Kemudian marfu Torikun di dalam keadaan rofa Secara lafat ya Karena nanti juga ada rofa yang secara mahal Kemudian syarat yang ketiga Sabakahu fi'lun mabaniunil ma'lum Dia didahului oleh fiil. Mabni ma'lum. Dan di situ ada fiilnya yaitu safaroh. Kalau kalian balik. Dijadikan -kun safar, safaroh. Di situ torikun bukan sebagai fa'il. Meskipun dia isim. Dia rafa, Namun dia tidak didahului oleh fiil ma'lum. Malah dia mendahului fiil ma'lum. Kalau kalian balik torikun safaroh. Di situ Tariq bukan sebagai fa'il, tapi sebagai mubtada. Fa'ilnya sah, faro, domir, mustatir, takdirnya huwa baru kembali ke Tariq. Makanya syaratnya itu lihat. Dia itu harus mendahului, eh harus didahului oleh fi'ilma benih maklum. Itu fa'il. nanti kita buat rinciannya ya, anak buat gambarannya nanti. Walfa ilu dan yang namanya fa'il, huwasoh ibul fiil dia adalah pemilik dari perbuatan, allah di bihi yang perbuatan itu terjadi bersamanya, itu namanya fa'il, ya, fa'il itu adalah orang yang melakukan sebuah perbuatan. Yang perbuatan itu terjadi bersama dia, seperti kita tadi contoh ya hadoro atau libu, atau libu di sini adalah fa'il. Nah. Sekarang munculkan pertanyaan, siapakah pemilik perbuatan hadoro? Jawabannya adalah atolibu. Paham? Siapakah pemilik? Siapakah yang melakukan perbuatan hadoro di sini adalah atolib. Makanya dikatakan fa'il itu adalah orang yang melakukan perbuatan yang perbuatan itu qoma bihi terjadi bersama dirinya, bersama fa'il itu. Jadi yang melakukan perbuatan hadar siapa? At-thalib. Bukan al-ustad, bukan yang lainnya, bukan al-mudarris tapi at-thalib yang melakukan. Ya. Yang mana? Perbuatan, al-lazhi koma bihi, koma itu failnya kembali ke fi'il, bihi, bihi itu kembali ke fail. Yang mana, koma, yang mana perbuatan itu terjadi, bihi dengan fail. Dengan orang yang melakukan perbuatan. Maksudnya begini, setiap fi'il itu pasti akan ada pelakunya. Akan ada fail fi'il, setiap fi'il maklum, itu pasti akan ada pelakunya. Dan tidak mungkin ada sebuah perbuatan yang terjadi tanpa ada yang melakukan. Itu tidak mungkin. Berarti maksudnya apa? Setiap ada fi'il mabni maklum, maka pasti ada fa'il. Karena perbuatan itu hanya terjadi kalau disertai dengan adanya fa'il. Adanya pelaku. difahami Wa sabu yunsabu alfi'lu lil fa'ili duna ayya milahu atau ayya malahu Dan terkadang ya sebuah perbuatan ini berarti sebuah fi'il itu dinisbahkan kepada orang yang melakukan Padahal duna ayak malahu. Padahal tanpa dia yang lakukan. Maksudnya, padahal bukan dia yang melakukan itu. Terkadang al-fiklu, yaitu perbuatan itu dinisbahkan kepada fa'il kepada yang melakukan. Maksudnya, perbuatan ini menjadi fa'il duna ayak malahu. Sedangkan bukan dia yang melakukan perbuatan itu. Sekarang kita lihat contoh. Inkasaro al-misbahu. Lampu itu telah pecah. Apa perbuatannya di sini? Inkasaro. Siapa pelakunya di sini? Di sini kalau secara lafal kita lihat yang menjadi pelaku adalah lam al-misbah. Namun apakah perbuatan inkasaro yang memecahkan lampu? Tidak bisa jadi yang memecahkan Muhammad, kemudian kita mengatakan inkasaro al misbahu lampu itu telah pecah. Sedangkan bukan dia yang melakukan, bukan perbuatan itu yang melakukan, tapi ada orang lain yang melakukan. Nah Disinilah kata-kata beliau kod yunsabu terkadang perbuatan itu disandarkan padanya sebuah pelaku sebagai pelaku. Sedangkan dia tidak mengamalkan perbuatan salah tersebut. Terkadang dia di sana, itu terkadang ya berbeda dengan safarotorikun. Kalau safarotorikun, maka memang pelakunya tersebut yang melakukan perbuatan safar. Memang torik yang safar atau memang tolip yang datang. Namun kalau inkasarualmisbahu, lampu telah pecah, apakah lampu itu pecahnya dia karena sebuah perbuatan pecah? Ataukah ada yang memecahkan baru terjadi perkara tersebut? Misalkan kita dapati anak kita, misalkan, ya anak kita Muhammad, mencahkan lampu. Terus kita sampaikan kepada suami kita, Inkasaro al misbahu, lampu telah pecah. Nah, di sini perbuatan Inkasaro atau apa pelaku, eh ya perbuatan Inkasaro itu dijadikan sebagai pelaku. Padahal bukan dia yang melakukan perbuatan itu. Harusnya kan? In kasaro muhammadun al-misbaha. Muhammad telah memecahkan lampu. Paham? Jelas pelakunya adalah Muhammad. Tapi ketika dikatakan in kasaro al-misbahu, lampu itu telah pecah. Berarti seolah-olah perbuatan in kasaro ini dijadikan pelaku padahal bukan dia yang melakukan perbuatan tersebut yang memecahkan lampu bukan dia makanya dikatakan disini kod yun sabu terkadang paham ini terkadang perbuatan fi'il itu disandarkan sebagai pelaku sebagai yang melakukan lil fa'il sebagai pelaku dunai yakmalahu sedangkan dia tidak mengerjakan perbuatan itu bukan dia yang melakukan tapi dia yang disandarkan sebagai pelaku Kalau contoh yang pertama tadi Safarotorikun Torik kan nama orang ya Torik telah safar Memang betul-betul pelakunya ini Yang melakukan perbuatan Safar, memang torik yang pergi safar gitu Tapi kalau lampu yang pecah Apakah perbuatan pecah ini yang memecahkan lampu? Tidak Dia hanya disandarkan Nah, dan itu semuanya sering kita dapati ketika kita membaca kitab Namun kadang kita kurang jauh berpikir sampai ke situ gitu. Yang penting ini fa'il ya. Padahal sebenarnya terjadinya perbuatan itu bukan disebabkan karena fi'il Kalau kita ambil contoh lain seperti mata arrojuluh Seorang laki-laki telah mati, telah meninggal. Apakah perbuatan meninggal yang menjadi sebab seorang laki-laki ini meninggal? Mati. Mata arrojulu. Seorang laki-laki telah mati, telah meninggal. Apakah perbuatan mata adalah orang, adalah sesuatu yang menjadi sebab dia itu meninggal? Tidak. Pak, meninggalnya seseorang itu karena ada sebab lain gitu. Entah karena sakit, entah yang pada, yang pada intinya sebenarnya kembali bahwasanya takdir dia memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mening meninggal. Ah, ini namanya terkadang sebuah perbuatan dijadikan sebagai fa'il padahal bukan dia yang melakukan melakukannya. Mata ar-rajulu, seorang laki-laki telah meninggal. Pada laki-laki tersebut, ketika terjadi perbuatan meninggal, bukan karena perbuatan itu, tapi disebabkan karena takdir dari Allah subhanahuwataala atau perkara yang telah Allah subhanahuwataala tetapkan bagi dirinya. Sebabnya mungkin karena sakit, kecelakaan, atau yang lainnya, sehingga dia meninggal. Sekarang poinnya lihat syarat dan hukum-hukum fail syarat dan hukum hukum fail itu yang akan kita perjelas dulu ya bagaimana syaratnya bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan fail sebelum kita masuk pada jenis-jenis fail Lihat ya syarat dan hukum-hukum fa'il Yang pertama dia harus isim Keluar dari isim ini fi'il dan huruf Fi'il dan huruf itu tidak akan Bisa menjadi fa'il Yang kedua Dia harus rofak Baik secara lafat atau secara mahal Secara kedudukan Ya, Dia rofak secara lafat Atau secara mahal Nanti kalau isimnya berbentuk isim mabini Berarti nanti iropnya secara mahal fi mahalli rafa'in keluar dari hukum ini hukum nasab dan hukum jar fa'il tidak akan bisa dalam keadaan nasab atau dalam keadaan majrur itu enggak akan bisa biarus dalam keadaan rafa' yang ketiga hukumnya harus didahului oleh amilnya secara asal fa'il itu terletak setelah fi'il mabni ma'lum Berarti fi'il mabni maklum dulu baru fa'il. Seperti ja'a muhammadun. Itu bisa. karena dia didahului oleh amil. Kalau dia mendahului amilnya, maka tidak sebagai fa'il. Seperti muhammadun ja'a. Muhammadun di sini bukan sebagai fa'il. Muhammadun adalah sebagai mubtada. Fa'ilnya ja'a adalah domir mustatir. Itu... Hukum yang ketiga atau syarat yang ketiga Hukum yang keempat Fi'il tidak dibuat musanna Walaupun fa'ilnya musanna Dan fi'il tidak dijama'kan Walaupun fa'ilnya jama' Maksudnya apa? Fi'il senantiasa mufrad, Baik fa'il itu musanna Atau jama' Seperti contohnya yang salah Ja'a atau libani Ini salah Karena ja'a di sini dibuat musanna Alasannya kenapa misalkan? Karena kan fa'ilnya musanna. Jadi saya harus ikut musanna. Itu tidak boleh. Ya, Tapi yang benar itu adalah. Ja'a at-tolibani. Atau contohnya lagi. Yang contoh salahnya ya. Ja'u al-mudarri sunnah. Ini salah. Yang benar adalah. Ja'a al-mudarri sunnah. Karena. Sudah disebutkan tadi. Fi'il tidak dibuat musanna walaupun fa'ilnya itu musanna dan fi'il tidak dijamakkan meskipun fa'ilnya itu jamak. Jadi, ringkasannya fi'il senantiasa mufrad meskipun fa'il itu musanna atau fa'il itu jamak. Itu hukumnya. Selanjutnya lihat, aqsamul fa'il. Pembagian-pembagian fa'il. Yang pertama Al-fa'ilu ismun zohirun Fa'il berbentuk isim zohir Seperti Ja'a ad-daifu Falafdud doifi fa'ilun Wahuwa ismun zohirun Adapun kata Doif, itu adalah fa'il Dan dia berbentuk isim Isim zohir Jadi kalau dilihat dari pembagian fail, di sini Musonif hanya menyebutkan ada empat ya, ada empat bentuk. Yang pertama adalah isim zohir dan isim zohir tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, al-fa'ilu mu'awwalun. Fa'il itu dibentuk dari masdar mu'awwal. Ya. Maksudnya fa'il itu ditakwilkan menjadi masdar sharih. Makanya namanya masdar mu'awwal, yaitu masdar yang bisa ditakwilkan menjadi masdar sharih. Karena ada nanti masdar itu enggak bisa ditakwil, seperti isi masdar Doroba Yadribu Dorban Ini namanya isi masdar Namun tidak bisa ditakwil ke masdar sori Jadi ketika dikatakan masdar mu'awal Itu adalah Masdar yang berbentuk Yang bisa ditakwilkan ke masdar sori Adapun kalau dorban dia sudah masdar sori Sehingga tidak perlu untuk Ditakwilkan Ya tidak perlu untuk Ditakwilkan Yatakawwanu alfa'ilu min harfil masdariin ditambah dengan fi'il. Dan fa'il yang terbentuk dari masdar muawwal adalah fa'il yang teryakawan tersusun dari huruf masdar kemudian ditambah fi'ilnya. Wa yu'awwalani ala suratil masdar dan keduanya nanti yaitu huruf masdar ditambah fi'ilnya itu ditakwilkan menjadi bentuk masdar. Seperti an ditambah fi'il mudhari ya. Antadriba menjadi dorbuka. Ya, antadriba menjadi dor dorbuka ya, dor, dor dan cara mentakwil sudah pernah kita sebutkan kemarin. Sudah pernah kita ajarkan. Wal hurufu allati tuawwalu dan huruf-huruf yang dia itu bisa ditakwil pertama an nanti gandengannya adalah fi'il mudhari. Kemudian anna gandengannya nanti isim dan khabarnya. Dan yang ketiga ma, gandengannya nanti bisa fiil madi, bisa fiil mudhari. Namanya nanti ma masdariya, bukan ma isim mausul. Ngom? Jadi lihat ya, ya takawanu al fa'ilu fail yang tersusun dari masdarmu awal itu nyata kawan, dia itu terbentuk dari huruf-huruf huruf, -huruf, huruf masdar ditambah fiilnya dan huruf masdar bersama fiilnya ini nanti ditakwilkan menjadi bentuk masdar sori ya ditakwilkan menjadi masdar sori seperti yuk jibuni antadriba kalban Yujibuni jibuni antadriba kalban. Faham? Antadriba, di sini masdar mu awal, an ditambah fiil dori, irabnya nanti, fi mahalli rofinfa fa'ilun. An sebagai huruf masdar dan tadriba sebagai fi'ilnya, keduanya ini nanti ditakwilkan menjadi bentuk masdar sori berarti menjadi Yujibuni jibuni dorbuka kalban. Ya, yu jibuni darbuka kalban. Nah, itulah yang dikatakan sama beliau. Bahwasanya nanti yu awwalani keduanya nanti ditakwil, maksudnya keduanya di sini adalah huruf masdar dan fiilnya, keduanya ditakwil atas bentuk masdar. Maksudnya dijadikan masdar, sori. Dan huruf-huruf yang bisa menjadi masdar yang bisa ditakwilkan, maksudnya susunannya nanti bisa ditakwilkan untuk menjadi masdar, sori. Yang pertama an An ini termasuk harfu masdaria yang menjadikan fiil setelahnya nanti kata setelahnya itu bisa ditakwil ke masdar, sori. Paham? An nanti gandengan dia adalah fiil mudori Kemudian yang berikutnya anna. Anna gandengannya nanti pasangannya adalah isim dan khabarnya. Anna ditambah isim, ditambah khabar. Yang ketiga, ma. Paham? ma gandengannya nanti bisa dengan fiil madi dan juga bisa dengan fiil mudori jadi inilah tempat dimana mas darmu awal itu dibuat jadi masdar darmu awal itu bisa dibentuk dari an ditambah fiil mudori anna ditambah isim ditambah khobar atau ma ditambah fiilnya maksudnya setelah ada fiil maklum apabila kita dapatkan ada fiil ma benih maklum Setelahnya ada jumlah masdar mu awal, maka dia jumlah masdar mu awal ini bisa dijadikan sebagai fa'il. Contohnya lihat, ajabani antas duko, mengagumkanku antas duko, engkau itu bersikap jujur, menjadi ajabani sidekuka. Ya, ditawilkan ke Masdar. Sorry, ya. Cara mentawilkannya nanti dicari Masdar dari fiil ini, kemudian fa'il pada fiil tersebut dicari domirjer mutasilnya. Dan ini sudah pernah kita sebutkan. Ya, ajabani antas duko menjadi ajabani sidukuka. Jadi, antas duka Masdarun mu'awalu Al-masdarul al mu'awalu Fi mahali rofin Fa'ilun. Di sini, Iropnya menggunakan Fi mahal Karena dia bukan berbentuk isim zahir ya Masdar mu'awal itu nanti Iropnya nanti menggunakan Fi mahali. Terserah Fi mahali rofin atau yang lainnya Karena di sini kedudukannya harus rofin Sebagai fa'il, maka Iropnya Nanti fa'ilun fi mahali raf'in fi mahali raf'in fa'ilun kemudian <tutuk> a'jabani annal walada muaddabun Mengagumkanku atau mengherankanku, annal waladamu muaddabun Sesungguhnya anak kecil itu beradab. Anna al walada tambah isimnya, Muaddabun tambah khabarnya. Anna ditambah isim, ditambah khabar. Jumlah ini jumlah masdar mu awal, fi mahali rofin sebagai fa'il. Adapun domirni di situ adalah domir nasab mutasil fi mahalin nasbin sebagai mafulun bi ketika ditakwil menjadi a'jabani adabul waladi mengagumkanku atau mengherankanku adab dari anak kecil tersebut Yang ketiga Yukji Buni Ma Soda Kota Di sini Ma di sini ingat Ma di sini bukan Ma isim Mausul ya. Kalau nanti dia Ma isim Mausul Kalian itu nanti dituntut Untuk mencari silah Mausulnya Dan kalau silah Mausul ada Kalian harus dituntut Harus ada Robit yang kembali kepada isim Mausul sehingga di sini ma bukan ma mausul tapi ma masdaria yang menjadikan jumlah setelahnya fiil setelahnya itu adalah jumlah dari masdar muawwal kalau kalian katakan ma adalah isi mausul sebagai fail maka kalian punya PR berikutnya lagi yaitu apa harus mendatangkan silah mausul taruhlah sekarang sodak ta mau dijadikan silah mausul apa robitnya sekarang yang bisa kembali ke ma tak ada, faham ni? Tak ada robit yang kembali. Kalau begitu, ma di sini bukan ma isi mausul. Namanya ma masdariah. Ya. Eh, robnya nanti walmasdaru almuawwalu fi mahalli rofin fa'ilun dan masdar muawwal susunan dari ma dan fi'ilnya fi, fi mahalli rofin menduduki kedudukan rofa sebagai fa'il menjadi yukjibuni sidekuka, ya? yujibuni sidaquka Inilah tiga cara membuat masdar mu awal baik dengan an atau anna tambah isim dan khabarnya atau ditambah dengan ma ditambah fiil fiilnya dan ini sudah juga pernah kita bahas buat contoh yang lain ya. Sarroni ma Amilta al Khayro. Sarroni ma Amilta al Khayro membahagiakanku. Ma Amilta al Khayro. Engkau melakukan kebaikan. Ma Amilta al Khayro. Ma Amilta di situ adalah masdar mu fi mahalli rafin fa'ilun menduduki kedudukan rofa sebagai sebagai fa'il takwilnya nanti sarroni amalukal <tutuk> alkhaira membahagiakanku yaitu perbuatan kebaikan kebaikanmu itu contoh yang lain ya kemudian yang selanjutnya yang ketiga bentuk dari fa'il adalah alfa ilu domirun mutasilun fa'il berbentuk domir mutasil maksudnya di sini adalah domir rofa mutasil ya fa'il berbentuk domir rofa mutasil karena domir mutasil itu ada tiga ada domir rofa mutasil, ada domir nasab mutasil, dan ada domir jer Nah Yang diinginkan dari domir mutasil di sini adalah rofa mutasil. Contohnya, sumtu kami telah ber, eh, saya telah berpuasa, akromna daifah kami telah memuliakan tamu. At-tullabu akromu ustazahum. Para pelajar itu mereka telah memuliakan guru mereka. Fa jamii'ud dhomiri al-muttasilati bil fi'li Di sini tadi lihat sumtu dhomir tu adalah dhamir rafa' muttasil Kemudian akromna domirna adalah domir rofa' mutasil. Kemudian akromu wawul jama'ah adalah domir rofa' mutasil. Maka semua domir mutasil, semua domir rofa' mutasil. Kalau dia bersambung dengan fi'il. ya Semua domir. Maksudnya semua domir rofa' mutasil. Al-mutasilah. Yang dia itu bersambung. Bil fi'li dengan fi'il. Ilan, maka nanti diikrob sebagai fa'il. Dan di sini nanti ikrobnya menggunakan ikrob mahal. Ya. Ikrobnya nanti menggunakan ikrob mahal. Fi mahal li raf in fa'ilun. ala tartib dan domir rafa ini. Itu seperti urutan berikut ini. Ta alfa'ilu lil mutakallim domirta sumtu itu adalah fail untuk orang yang berbicara sumtu saya telah berpuasa ya kemudian na addalati alal failin na itu menunjukkan tentang banyaknya orang yang melakukan untuk mutakallim juga namun menunjukkan pelakunya itu banyak kami Ya. akromna kami telah memuliakan secara asalnya seperti itu ya Terkadang nanti domirna itu bisa digunakan untuk satu orang yang berbicara tapi tujuannya untuk ulil ta'zim, untuk pengagungan. Seperti Allah mengatakan kami yang menurunkan Al-Qur'an. Bukan berarti banyak, tapi Allah sendiri. Ya, tapi di situ bentuknya penggunaannya untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wawul jamaah. Ya, wawul jamaah untuk menunjukkan nanti mereka banyak orang laki-laki. Takbirnya hum di situ. Jadi ini yang ketiga, domir rofa muttasil. itu kalau bergandengan dengan fa'il, eh, kalau bergandengan dengan fi'il. maka dia kedudukannya fi mahalir rof fa'ilun menduduki kedudukan rofa sebagai Fa'il dan ingat hanya domir rofa mutasil. Kalau domir nasab keluar, domir jer juga keluar. Hanya domir rofa mutasil saja. Oke, ya, kasih. cukupkan dulu Besok insyaallah Kita lanjutkan kembali Nanti ada beberapa poin lagi yang mau kita bahas Tentang masalah fail karena di sini memang sangat diringkas sama beliau. Sehingga Nanti ada beberapa perkara yang akan kita tambahkan biar bisa membantu lagi nanti ketika murojaah, bisa membantu dalam memahami. Nafta filahuna, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.